Selamat datang di hari kelima di Learning for Success e Learning Program. Di hari kelima ini, Anda akan belajar beberapa hal, yaitu menciptakan keyakinan yang dapat umur Anda menjadi sangat optimis. Di dalamnya nanti, Anda akan belajar membangunkan kejen Anda yang tertidur hanya dengan merubah keyakinan Anda. Dan juga menghancurkan keyakinan-keyakinan lama yang mengamat prestasi Anda. Menemukan keyakinan-keyakinan baru yang memperdayakan. Menemukan fakta-fakta untuk mendukung keyakinan-keyakinan Anda yang baru, yang memberdayakan tadi. Yang kedua, Anda belajar menciptakan semangat dengan menggunakan teknik neuro-lengistik program. Nah, di dalam ini nanti akan belajar mengetahui hal-hal yang membuat Anda menjadi malas dan bagaimana cara Anda menghindarinya. Dan merubah emosi dari malas menjadi semangat dalam waktu tiga detik, akan kurang. Dan menemukan pertanyaan-pertanyaan yang memberikan Anda semangat secara seketika. Dan menggunakan teknik neuro-lengistik program NL. Atau kita biasa sebut dengan NLP Untuk mengatur mood belajar Anda Dan masih banyak lagi yang Berikutnya Anda juga akan belajar bagaimana Menciptakan lingkungan belajar yang sangat produktif Dan menyenangkan untuk belajar Nantinya jalannya nanti Anda akan belajar juga e, ruangan Bagaimana yang baik untuk belajar Kemudian menghindari ruangan yang Tanpa sadari ternyata sangat tidak produktif Untuk belajar Yang berikutnya adalah Anda menggunakan musik Gimana cara menggunakan musik untuk belajar Sehingga Anda belajar Sebeli uri musik Yang dapat membuat otak Anda Menjadi lebih mudah menerima pelajaran Mari kita mulai dari Keyakinan Keyakinan Apa itu keyakinan Keyakinan disini bukanlah Mengenai agama Atau Dalam konteks tertentu Keyakinan Yang dimaksud adalah Lebih umum Keyakinan Secara pengertiannya adalah Sesuatu yang kita percayai atau suatu aturan di dalam pikiran kita yang mempengaruhi tindakan kita dan pada akhirnya akan mempengaruhi hasil yang kita peroleh. Kiakinan ini dapat membuat orang biasa menjadi atau bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah, dalam waktu yang sama, keyakinan ini juga dapat bisa membuat orang yang berbakat atau mempunyai sumber daya yang luar biasa tidak bisa melakukan apa-apa, ataupun mungkin gagal dalam tindakannya yakinin ini ibaratkan keran potensi yang mengatur sumber daya yang akan kita gunakan untuk bertindak. Apabila kita yakin sesuatu dapat terjadi, maka kita akan sama saja dengan membuka keran tadi dan maka kreativitas akan keluar dengan sendirinya energi dan sumber daya kita kita akan keluar potensi-potensi kita. Dengan demikian, kemudian untuk mewujudkan sesuatu yang kita percayai akan jauh lebih besar karena kita mengambil tindakan dan sumber daya-sumber daya kita kita gunakan daripada Kita tidak yakin sama sekali Nah pada saat yang sama juga Apabila kita meyakini bahwa Suatu hal ini tidak mungkin terjadi Secara otomatis kita akan langsung mengunci Keran tadi sehingga potensi kita Energi kita, sumber daya kita tidak keluar sama sekali Nah apabila dengan keadaan seperti ini Sudah dapat dipastikan bahwa Kita tidak akan mendapatkan hasil Karena tidak tidak akan bertindak dan tidak akan mengeluarkan Energi, sumber daya, dan kreativitas Dan lain sebagainya yang kita butuhkan Nah, ada yang sangat menarik di sini, yaitu suatu lingkaran yang menghubungkan antara keyakinan, harapan, tindakan, potensi, dan hasil Jadi, hanya dengan merubah keyakinan kita, kita bisa merubah hasil kita Yaitu, akan kamu jelaskan Perhatikan lingkaran di depan Anda Di sini ada keyakinan yang pertama Yang pertama adalah, apabila kita yakin, sebagai contoh, misalkan meraih, meraih nilai A, atau mendapatkan nilai A di sekolah atau di kampus, kita akan menaikkan tingkat harapan kita, karena kita yakin, maka kita akan berharap lebih. Harapan kita, oh, berarti ada harapan, karena gue yakin, atau karena saya yakin, untuk meraih nilai A. Nah, secara otomatis, karena harapannya kita besar, maka kita juga akan bertindak lebih banyak. Dengan jumlah tindakan yang lebih banyak, berarti potensi yang kita gunakan tentu lebih besar Nah, karena potensi lebih besar, sudah pasti hasil yang kita gunakan jauh lebih besar Kan mengikuti lingkaran tersebut Nah, sih sangat jelas lingkaran tersebut Maka hanya dengan merubah keyakinan, kita bisa merubah hasilnya Karena keyakinan itu saling berhubungan antara keyakinan, harapan, tindakan, potensi, kemudian hasil Demikian juga sebaliknya Apabila kita mengatakan bahwa ah, Memperoleh nilai A itu sangat susah Harus butuh belajar dan lain sebagainya Secara otomatis Kita langsung menurunkan harapan kita Bahwa untuk mendapatkan nilai A itu sangat sulit Nah, apabila kita sudah berharap Mungkin nggak kita melakukan tindakan Mungkin, tapi Sangat kecil tindakan yang kita ambil Karena kita udah, harapannya sudah sedikit Yaudah lah e, Asal aja Lagian nggak ada harapan juga Nah, kalau ditindakan kita, kita hanya sedikit Sudah pasti potensi yang kita gunakan Sangat sedikit Demikian juga hasil dengan hasil Tidak ada hasil yang besar Tidak ada hasil yang besar Yang dicapai dengan potensi yang kecil Sudah dapat dipastikan Hasilnya juga sangat kecil Maka terjadilah keyakinan Anda adalah diri Anda Karena Anda yakin bahwa nilai A itu sangat tidak mungkin Otomatis hasilnya Ya Anda tidak mendapatkannya Jadi Mulailah merubah keyakinan Anda Maka Anda akan berubah Hasil yang Anda dapatkan Nah Dari mana datangnya keyakinan? Keyakinan datang dari apa yang kita dengar Dari orang-orang di sekitar kita Secara sadar Ataupun secara tidak sadar Keyakinan Hal-hal e, yang kita dengar tersebut akan menjadi keyakinan kita Dari hasil yang kita prolet Ataupun juga dari hasil yang kita peroleh Dari masa lalu Dari lingkungan-lingkungan kita Yang memaksa kita untuk atau mendoktir kita untuk percayai Suatu keyakinan-keyakinan tertentu Yaitu Kami adalah keyakinan atau aturan dalam pikiran Sekali lagi Misalnya Sebagai contoh pada saat ujian matematika Kita memperoleh hasil yang Tidak memuaskan Kemudian teman-teman kita mengatakan Wah, kamu payah Bodoh Kamu tidak bakat matematika Nah, lebih parah lagi di bagian juga dengan guru kita mengatakan Wah, kamu ini Tidak berbakat matematika ya nah secara otomatis itu semua tertanam, tertanam dalam mata kita. dan yang paling parah adalah ketika kita pulang ke rumah, Dan orang tua kita mengatakan, wah nggak apa-apa, papa sama mama juga dulu waktu sekolah, eh winter winter amat matematika. bayangkan, bagaimana hal-hal yang kita dengar dari lingkungan kita dapat merusak akhiran akhiran kita, yang sudah pasti seperti dijelaskan sebelumnya akan merubah hasilnya kita, hasil dari apa yang kita lakukan keyakinan ini ibaratkan papan sebuah dari ibaratkan papan sebuah meja yang kemudian diperkuat oleh kaki-kakinya yang merupakan informasi yang kita percayai dan kejadian-kejadian yang kita alami di masa lalu nah semakin banyak dan semakin kuat kaki-kaki tadi maka keyakinan itu akan semakin kuat kemudian bagaimana cara merubah keyakinan tersebut cara merubahnya adalah dengan mematahkan kaki-kaki dari keyakinan tersebut Nah, berikut adalah cara caranya Mengubah keyakinan secara sadar Berikut adalah langkah-langkah Mengubah keyakinan Yang pertama harus dilakukan adalah Menemukan keyakinan yang menghambat Langkah pertama adalah Menemukan keyakinan-keyakinan penghambat Anda selama ini Yang membatasi Anda untuk bertindak Apa yang Anda pikirkan saat Anda gagal Apa yang Anda pikirkan saat Anda menyerah Apa yang Anda pikirkan saat Anda Tidak mau mengambil tindakan Tuliskan keyakinan, -keyakinan penghambat Anda Misalkan Ah oh, udahlah, saya malas ngerjain soalnya. Lagian saya nggak bakalan dapet nilai A. Saya kan nggak berbakat di bidang ini dan lain sebagainya. Contoh-contoh yang apa yang anda rasakan atau apa yang anda pikirkan. Yang kedua, temukan alasan untuk berubah. Carilah alasan yang sangat kuat untuk berubah. Ingatlah, berapa banyak hal yang tidak bisa anda raih di masa lalu karena mempertahankan keyakinan penghambat anda. Jadi, anda harus merubah keyakinan ini Bayangkan dengan penuh emosi kesengsaraan Jika anda tetap mempertahankan keyakinan keham Kehammatin ini Misalkan jika anda yakin anda lemah matematika Bayangkan keyakinan ini Membuat anda menambahkan nilai yang sangat rendah Dan sangat memalukan Maka bila perlu anda bayangkan, wah gila Kalau saya tidak mendapatkan nilai bagus di matematika Saya bisa tidak lulus Bila masa depan saya akan kacau Dan sangat suram Bayangkan juga kedua orang tua sangat kecewa Dengan hal tersebut malu dengan demikian kita akan sangat terpot termotivasi dan memiliki alasan untuk merubah keyakinan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui apa keyakinan pengamat kita, menuliskan alasan mengapa kita harus berubah, maksud kami bagaimana merubah punya alasan untuk merubah keyakinan keyakinan tersebut, dan yang ketiga adalah mengganti bukti-bukti yang mendukung keyakinan pengamat menjadi keyakinan keyakinan yang berdayakan. Nah, tadi setelah meja, meja-meja yang, kaki, maksud kami kaki-kaki meja yang memperkuat keyakinan tadi, nah itulah yang akan kita rubah Ini adalah langkah utamanya, yaitu mengatakan kaki meja, kemudian mengganti dengan kaki yang baru. Pertama, ajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimana saya menciptakan keyakinan ini pada pertama kali? Dan apa, kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa yang membuat saya mempercayainya? Okei contoh Misalkan Jawabannya adalah Saya punya ingatan yang buruk Karena susah mengingat nama-nama ilmiah Tumbuh-tumbuhan Atau hewan Kemudian Saya susah mengerti matematika Karena orang tua saya Tidak pandai matematika Sudah jelas bukan Anda pertama kali berjainya karena Anda Tidak Susah matematika dan karena Orantua anda tidak pandai matematika Atau juga karena hasil ujian anda yang rendah Karena teman-teman dan guru-guru juga mengatakan bahwa Anda ini bodoh dan payah di bidang matematika Nah, setelah itu kita sudah tahu Atau kita sudah mendiagnosa Kira-kira-kira yang salah tadi selanjutnya, selanjutnya kita harus berpikir kritis Dengan menemukan makna yang berlawanan Atau fakta yang berlawanan Setelah itu Kita menggantikan penghambat Menjadi keyakinan yang berdayakan Mari kita mulai Misalkan tadi keyakinan-keyakinan Anda Yaitu Saya susah mengingat karena saya tidak tahu caranya Nah sekarang Saya sudah tahu caranya Maka saya pasti bisa mengingat Masuk akal Yang kedua adalah Pintar tidak mutlak dipengaruhi oleh keturunan tapi tergantung banyak sedikitnya sama menghasil otak banyak teman-teman saya yang orang tuanya tidak begitu pintar tapi anaknya gelian Inilah keyakinan untuk mematahkan atau keyakinan yang mengganti itu mematahkan kaki-haki meja tadi yang kedua nah untuk mematahkan kaki meja yang ketiga kita ganti dengan keyakinan ini waktu ujian itu saya tidak menggunakan strategi yang benar Coba kalau saya mempelajari dengan benar strategi-strategi yang tepat, pasti saya dapat nilai tinggi. Tiga kaki-nya sudah kaki Yang terjadi adalah saya yang punya otak yang sama dengan teman-teman. Kalau mereka yang mereka bisa, berarti saya juga bisa. Ini hanya masalah strategi. Kalau saya berpikir, bertindak, belajar, sama seperti seperti mereka yang mereka lakukan, maka saya pasti bisa. Sudah, kaki beberapa kaki sudah dipatahkan. Sekarang Yang terakhir yaitu Saya bodoh Karena saya setuju dibilang bodoh Karena saya Sekarang Saya tidak setuju Teman-teman atau guru-guru mengatakan saya bodoh Dan saya harus belajar Agar menjadi pintar Dan saya sudah tahu strategi-strategi belajarnya Nah Sekarang Anda sudah mematahkan kaki-kaki pendukung Keyakinan yang menghambat Dan sekarang Anda sudah memiliki keyakinan-keyakinan yang baru Apabila Anda masih memiliki keyakinan-keyakinan yang lain Yang menghampat Anda Gunakan langkah-langkah Langkah-langkah mengubah keyakinan tadi Catatlah keyakinan-keyakinan Anda secara pribadi Kemudian temukan anda, Anda untuk berubah Kemudian temukan bukti-bukti baru yang berlawanan dari keyakinan Anda sebelumnya kyllä kakinya kyllä kyllä kyllä yang kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä Kita akhiri materi keyakinan Di sini Termasuk ke berikutnya Yaitu semangat belajar Sama halnya dengan Melakukan suatu kegiatan Kita selalu butuh yang namanya semangat Untuk mendapatkan hasil yang baik Kita selalu membutuhkan motivasi Terkadang kita sadar pentingnya untuk bertindak Kita sadar untuk belajar Lalu kita masih juga menunda Mengapa? Karena Keputusan kita Al tindakan kita dipengaruhi oleh emosi Baiklah, akan dijelaskan bagaimana kronologisnya Tindakan kita tergantung dari apa keputusan yang kita ambil Dan keputusan kita tergantung dari bagaimana kondisi emosi kita pada saat mengambil keputusan Apakah pada saat kita mengambil keputusan tersebut Kita sedang bergembira, harus sedang bersemangat, harus sedang malas Nah, jika kondisi emosi kita ber berbeda, maka keputusannya yang kita ambil pasti berbeda bisa kita berbeda, sudah kita dipastikan bahwa hasilnya berbeda Nah, berikut adalah beberapa cara untuk merubah kondisi-kondisi emosi secara sengaja Beberapa caranya yaitu dengan merubah gerakan Merubah fokus Merubah pertanyaan Dengan membuat komitmen Mengatur lingkungan Anda Kemudian teknik jangkarkan emosi Termasuk yang pertama Masih ingat tadi kan Bahwa Tindakan kita dipengaruhi oleh emosi kita Oleh itu Oleh karena itu Kita harus merubah emosi kita Agar kita mengambil keputusan yang benar Dan kita mengambil tindakan yang benar Sehingga hasilnya Hasil yang kita inginkan Yang pertama kita lakukan adalah Teknik Merubah emosi dengan cara Merubah gerakan semangat belajar dapat dicapai agus apapun itu dapat dicapai dengan berubah gerakan kita karena pada dasarnya gerakan otot pernapasan perasaan dan semua yang kita rasakan itu saling berhubungan satu sama lain terutama dengan perasaan kita nah apabila kita mempengaruhi pikiran maka dengan mempengaruhi gerakan keduanya akan saling terpengaruhi sebagai contoh ya kita merubah Gerakan kita atau pasukan tubuh kita Atau gerakan otot kita Maka pikiran dan perasaan kita Otomatis akan berubah Berikut adalah buktinya Oke Pastikan Anda mengikuti Siap-siap Anda bisa berdiri Mengikuti apa yang akan kami instruksikan Sekarang Saatnya Anda masuk ke dalam kondisi yang Sangat malas dan membosankan pada umumnya kondisi ini dapat dirasakan dengan mengatur posisi tubuh seperti berikut ini posisi tubuh anda pastikan anda mengikutinya pundak anda pastikan pundak anda tertarik turun ke bawah ya anda dalam posisi berdiri sekarang namun pundak anda tertarik ke bawah demikian juga kepala anda kepala anda menunduk ke bawah tangan anda juga tergantung ke bawah tergantung ke bawah mata, mata anda melihat ke bawah dan tidak fokus ada-rada malas, mengantuk kemudian nafas anda nafas anda pendek dan pelan-pelan seperti ini seperti itu adalah nafas yang pendek dan pelan-pelan kemudian otot leher anda menegang karena kepala anda tertarik ke bawah maka otot leher anda menegang Wajah Wajah Menurut Anda Muutama rapat dan kemudian tertarik ke bawah raportti. Muutama raportti. anda, raportti. Muutama bawah, nanda suara Anda suara Muutama kecil, suara raportti. suara saya sekarang ini, Muutama raportti. Muutama raportti. Muutama raportti. rasakan? Pasti anda raportti. Muutama raportti. Muutama Nah inilah Hanya dengan berubah Gerakan kita Kita sudah berubah Kondisi emosi Dan perasaan kita Sudah pasti kita juga akan berubah Cara berpikir kita Dan hasil-hasilnya Nah Sekarang tetaplah pada posisi seperti ini Jangan dirubah Jangan dirubah nah, Sekarang kita berubah Secara signifikan Ke kondisi yang memberdayakan Atau penuh eri Dan bersemangat ya, Yang pertama kita berubah Adalah postur tubuh kita Sekarang Pundak Anda yang tadinya turun ke bawah, Buka lebar Buka lebar-lebar Kemudian musunkan dada Anda Kemudian kepala Anda menghadap ke atas Tangan Anda ke atas juga dan terbuka Mengarahkan tangan Dan tangan ada ke atas dan terbuka Bibir Bibir Anda tersenyum lebar Bibir Anda terbuka dan tersenyum lebar Nafs Anda cepat Bersemangat seperti itu Kemudian otot Tangan pundak Anda menegang Karena Anda Tangan Anda ke atas Dan mata Anda melihat ke atas Terbuka lebar Cerah gitu Jadi Buka Anda sangat cerah Dan terbuka lebar mata Anda Kemudian suara Suara Anda sangat lantang Dan berkata Yeah Bagaimana? Apakah Anda merasakan Perubahan yang sangat cepat? Nah Hanya dengan cara ini Anda sudah bisa merubah Perasaan Anda Dari malas menjadi bersemangat Dalam waktu kurang dari 3 detik Halkan gerakan ini Dari, dari apabila Anda low you Menjadi bersemangat Anda sudah mulai satu jurusnya Anda tidak bisa kami, Anda tidak boleh Dikalahkan oleh rasa malas lagi Selain Merubah gerakan Ada juga cara lain Yang bisa digunakannya Yaitu dengan Merubah fokus Apa itu fokus? Jadi dimaksud dengan Merubah fokus adalah Merubah apa yang sedang kita pikirkan Pada saat sedang merasa malas Lelah atau capek Bisa sesuatu yang sangat membuat Anda termotivasi Bersemangat dan sangat exciting dan Sangat bergembira dan sangat menarik Bahkan tersentak Relesa malas secara seketika Sebagai contoh nih, Misalnya pada saat Anda merasa lelah Entah mungkin dari Anda berpulauan dari perolah Atau pulang dari bermain bola Nah Apa yang Anda pikirkan? Apa yang ada dalam pikiran Anda? Atau tidak sadar, Anda bukan berpikir Oh, saya sangat lupa Karena baru saja main bola, atau baru saja pulang lari malah harga Main fitness Tadi menguras banyak tenaga Haus lagi Sepertinya saya butuh istirahat Kurang lebih seperti itu, bukan? Nah, pada saat Anda sedang malas malesnya Wah, uh, tiba-tiba Ayah anda datang, membawa kabar gembira NAK NAK Ayah dapet undian Mobil Range Rover. Wow. Mobil ini adalah mobil impian Anda. Gimana perasaan Anda? Langsung berubah seperti wow. Mana ya? Mana mobilnya? Bisa kan Anda bayangkan? Keadaan ini sering sekali terjadi. Anda sudah lupa dengan apa yang Anda rasakan tadi, lelahnya, capeknya, lupa kan Anda sudah terbayang ke mobil Range Rover tadi yang sangat Anda idam-idamkan. Mungkin gambarnya Anda tempel di andalkan anda pajang di kamar anda tiba-tiba ayah anda menang undian sesuatu yang sangat menyenangkan bukan yang mendadak merubah fokus anda dan anda tiba-tiba menjadi sangat gembira nah inilah yang dimaksud dengan merubah fokus contoh lain yang paling sering kita alami pada saat berbangun pagi masih sangat banyak ja antaraa kita mungkin masih bernas malasan, di tempat tidur pada saat bangun pagi, kemudian mengulur-mulur waktu, ah dikit lagi ya, dikit lagi ya, menit lagi ya, menit lagi ya. Nah apalagi pada hari minggu, malah banyak tidur hingga siang bolong. Nah namun akan sangat berbeda, keadaannya pada saat kita terlambat bangun pagi pada hari sekolah, misalnya kita terbangun pada jam 7.15, sedangkan kita harus mulai pelajaran atau memulai masuk di kelas jam 7.30. Dan parah lagi Pada saat itu ada ujian Kenaikan kelas Atau ujian yang menentukan Lu setidaknya anda pada satu mata pelajaran Atau mata kuliah Sudah sangat jelas Ketika anda bangun pagi Masih malas-malasan Kemudian melihat jam Ternyata jam sudah jam Menyatakan pukul 7 lewat 15 Bagaimana reaksi anda itu akan tersontak Wow buruan gila terlambat nih Siapkan buku segala macem Cepet-cepet Dan go, go, go, go, go. Anda langsung. Kenapa saya seperti itu Karena fokus kita Kembali ke tadi bahwa fokus anda Sudah tidak lagi pada mengantuk anda Fokus pada ujian anda, ini sangat berbahaya Masa depan saya bisa kacau Bisa ngulang lagi, bisa tinggal kelas Setahun lagi, enggak, enggak mungkin Pikiran kita dengan cepat merubah fokus sang sangat urgent gitu. Ini harus cepat, maka Kita sudah kehilangan dari rasa malas tadi Melupakan rasa malas tadi Karena kita sudah fokus pada hal-hal yang membuat kita jadi Terpacu semangat kita Gimana? Masuk akal bukan? Sekarang Anda sudah paham bagaimana merubah emosi dengan Merubah fokus kita Nah berikut adalah tips bagaimana Merubah fokus Secara disengaja gitu. Apabila Anda berpulang dari mana dari berolahraga seperti tadi seperti kasus studi kasus tadi atau mungkin Anda sedang malas-malasan untuk pergi sekolah lakukan dua hal berikut hal yang pertama yang dilakukan adalah bayangkan sesuatu yang sangat menyenangkan Anda pasal ada sedang malas atau hobi Anda mungkin hobi Anda adalah main gitar bayangkan bintang rock atau bintang apapun kesukaan anda sedang main gitar, bahkan anda menjadi orang tersebut dan ditangani oleh begitu banyak orang wow, sangat menyenangkan ini adalah teknik untuk membohongi pikiran kita karena imajinasi itu lebih penting daripada logika seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein bahwa imajinasi lebih penting daripada ilmu dengan begini kita akan emosi kita akan berubah kenapa yang kita berubah karena anda dengar suaranya Kau Atau selain Seperti ini Anda juga bisa menginginkan apa yang indah-indah Mungkin impian Anda Hobi Anda Sekarang ada hobi Wah Berenang nih, nih Berenang di Ancol Atau di mana Kayaknya Anda sangat senang Atau mungkin di pantai Yang selalu Anda senangi Ada yang lain Misalkan Anda lagi malas. Untuk pergi sekolah Bayangkan es kelapa Atau yang Sangat menggiurkan Yang sangat enak Kemudian masuk di kerongkongan Anda Anda rasakan dinginnya Wow sangat segar Perasaan Anda akan berubah dengan seketika Inilah cara berubah fokus Yang sangat simpel Jadi caranya adalah dengan melupakan Perasaan-perasaan Atau pikiran-pikiran yang berada malas tadi dengan menggantinya dengan pikiran-pikiran yang anda senangi, mungkin di sekolah kita bisa bertemu teman-teman yang sangat ceria atau bergembira, atau mungkin juga teman-teman spesial. Ya, apabila anda memiliki teman spesial di sekolah ini akan membuat kita menjadi lebih bersemangat Nah, yang kedua adalah, misalkan kita sedang duduk atau tidur tidur malas-malasan. Jika cara di atas tadi belum bisa merubah perasaan anda, coba yang satu ini saat anda sedang malas-malasan mungkin tidur di satu tempat atau mungkin juga duduk bayangkan dengan seolah-olah kita menipu lagi pikir, uh, otak kita dengan imajinasi. bayangkan anda adalah orang yang takut dengan ular bayangkan dengan nyata bahwa di kursi itu ada ular anda bisa berteriak wah ular memboong diri anda sendiri atau bisa anda sedang malas-malasan di atas tempat tidur anda Aikin tuntut turunan ada kecoak Aikin oh, ada kecoak Atau bila ini kurang menakutkan Aikin ada kebakaran Aikin ada ketiga sponsor Anda akan bergerak uh. Langsung bergerak dan Fokus Anda berubah Buat tip itu loh saya rasa cukup Kita masuk ke Teknik berikutnya yaitu Pertanyaan Perbedaan antara Pengaruh fokus dan pertanyaan Terhadap perasaan Anda adalah fokus adalah sesuatu yang kita tidak sadari dan pertanyaan adalah sesuatu yang kita sadari bahwa Anda sedang membutuhkan semangat tapi Anda bertanya dengan cara yang salah kepada diri Anda misalkan pada saat Anda adalah saat Anda menginginkan semangat tetapi Anda bertanya seperti ini kenapa ya hari ini kok males banget gitu apa yang menyebabkan saya males Kenapa ya, saya selalu, selalu menunda-nunda Kenapa saya selalu malas kalau bangun pagi Dan pertanyaan-pertanyaan yang salah lainnya Walaupun Anda sebenarnya ingin untuk mendapatkan semangat, namun Anda bertanya seperti itu Sudah pasti Yang muncul adalah Jawaban-jawaban seperti ini Oh, karena tadi Saya belum makan, wajanlah saya males Oh, lantaran saya lagi kesel Tadi nih Wah, karena mungkin karena saya seharian capek-capek ya, saya sibuk. Wah. Atau saya memang pemalas kali ya. Kalau ini udah kebiasaan saya. Wah, saya memang payah nih. Jalan saya harus berubah nih. Saya nggak bisa ini terus. Saya enggak bisa malas-malasan terus. Perhatikan. Dengan menanyakan kenapa saya malas, maka akan begitu banyak alasan datang yang mendukung bahwa Anda sedang pemalas masih dengan cara menubah fokus tadi dengan jawaban seperti ini sudah pasti kita akan fokus pada rasa malas dan tentu perasaan kita akan jadi malas lalu pertanyaan bagaimana yang harus kita lakukan pertanyaan yang bagaimana yang kita yang pada diri kita sendiri nah pertanyaan yang sangat baik atau sangat efektif yang dapat merubah perasaan anda sebagai berikut bagaimana ya caranya supaya saya bisa bersemangat Maka yang muncul mungkin Wah saya harus mandi nih supaya badan segar Betul? Mm. Atau pertanyaan berikutnya Apa yang buat saya tiba-tiba senang ya? Oh ini makan durian nih kayaknya nih Saya senang nih jus durian Nah pertanyaan selanjutnya bisa juga Apa ya yang bisa membuat saya Tiba-tiba tersentak Wah besok tugas dikumpul nih Harus mengumpul tugas Atau Juga pertanyaan yang satu ini Siapa yang bisa bikin saya senang? Pak, misalnya ini, ini harus bertemu teman spesial saya nih supaya saya bisa bersemangat. Dan yang terakhir mungkin ada bisa bertanya. Apa yang ada, Apa ya yang harus saya lakukan supaya bisa bersemangat? Kenapa tidak mendengarkan ke musik? We are the champion atau We will rock you dari Queen dan Europe gitu. Kenapa tidak ya kan? Kita bisa mendengarkan lagu-lagu motivasi yang membuat kita menjadi bersemangat. Atau mungkin Anda semangat dengan nonton bola Ya bisa silakan saja Asal jangan seterusnya nonton bolanya Nah Kemudian Peningkatkan semangat dengan Maksud kami merubah Semalas menjadi semangat dengan Merubah pertanyaan Yang berikutnya adalah menata panggung Dan lingkungan Anda Lingkungan belajar sangat mempengaruhi Daya tangkap kita dalam nerinya pelayanan ibaratkan nih dua mobil dengan kapasitas mesin yang sama tentu akan sampai di salah satu tempat yang berbeda apabila medannya berbeda misalkan mobil yang dengan satu mesin yang sama kecepatannya potensinya sama potensinya sama jadi kami kapasitas mesinnya sama namun yang satu mobil A berjalan di lingkungan atau di jalan tol sedangkan yang satunya lagi berjalan di gang sempit yang hanya mungkin dilewati satu mobil saja sudah pasti e, dapat sudah dapat dipastikan kecepatannya sangat berbeda walaupun potensinya sama nah sama halnya dengan belajar jadi walaupun kapasitas kita sama otak e, maksudnya walaupun kapasitas otak kita sama dengan semua orang, namun jika lingkungan kita tidak mendukung, maka jangan pernah berharap menghasilkan hal yang sama nah berikut adalah cara-cara membuat lingkungan yang sangat produktif dalam belajar yang pertama adalah penerangan pastikan penerangan di ruangan Anda belajar cukup baik, mungkin tidak terlalu gelap dan tidak terlalu terang karena jika terlalu terang juga bisa dapat membuat Sii dan sakit kepala Demikian juga dengan terang Anda tidak bisa membaca Dan mata Anda akan tetep erlah Kemudian jauhkan Yang kedua adalah jauhkan diri Anda Dari benda-benda penghambat Jadi dari di, di tempat lingkungan Anda belajar Di ruangan Anda belajar Pastikan Anda jauh dari benda-benda penghambat Apa itu benda-benda penghambat? Ya contohnya adalah TV, komik, majalah, video game Jangan beri alasan untuk berpindah dari buku Anda Ke benda lain Jadi, jauhkan Buang mereka Yang, berikutnya. yang ketiga lah Kata-kata mutiara Sebenarnya pukulasi kata-kata mutiara ini Atau quote ini Kata-kata mutiara Bisa anda ciptakan sendiri Atau bisa mengutip dari orang lain Seperti mungkin I have a dream ala Martin Luther King Atau kata-kata yang lain Atau mungkin Obama Please you can Yes you can change Nah Letakkan atau ajanglah Kata-kata mutiara ini di tempat yang mudah Anda lihat Mungkin di dinding Depan-dinding depan Anda belajar Nah salah satu Salah satu Kata-kata mutiara yang sangat bagus untuk Anda agar terus bertindak adalah Kata-kata mutiara seperti ini Yaitu Jika Anda membuang Waktu satu jam Anda Maka Anda akan membuang di jam jika Anda melakukannya dalam waktu tahun. Demikian atau juga mungkin yang satu ini. Jika Anda gagal mencapai tujuan Anda dalam 1 jam, berarti Anda gagal mencapai tujuan Anda dalam 1 tahun. Anda bisa menggunakan kata kata tersebut atau juga bisa menggunakan kata kata yang, lain yang lebih bagus. Selain kata, -kata mutiara ada juga bisa menggunakan tanda pemacu semangat. Berkan benda-benda yang dapat menasangkan kecerdasan Atau semangat kita Atau menikalkan kembali bahwa kita adalah seorang juara Misalkan foto-foto keberhasilan Atau juga Foto-foto Sertifikat kita bahwa kita ini pernah Jadi juara ini Atau ataupun piala Saya ini pernah piala lomba lari karung Atau piala cedas cermat Dan lain sebagainya Dengan begini kita akan mengingat bahwa Wah saya adalah seorang juara Tinggal menyadari bahwa anda seorang juara Fokus anda bahwa anda seorang juara Maka anda akan berpikir seperti itu, tindakan anak akan mengarah menjadi seorang juara. Dan hasilnya adalah adalah seorang juara. Nah, terus gimana kalau saya ini tidak punya sertifikat keberhasilan ataupun piala? Caranya adalah nyontek punya orang. Yaitu dengan cara pajang foto-foto berhasil orang lain. Misalkan pada saat Barak Obama dipilih, fotonya bagaimana? Anda bisa masangnya di sana. Hanya dengan melihatnya saja, kita bisa ketularan semangatnya, ketularan kebahagiaannya. Ketularan perasaannya pada saat itu. Ketularan semangatnya. Why not gitu ya? Mikian, selain itu Anda juga bisa menggunakan musik. Musik seperti yang dijelaskan sebelumnya yaitu musik yang baguslah, musik barok, musik klasik yang tanpa lirik. Seperti musik-musik yang diciptakan oleh Masat Beck Oven kemudian Bach dan Sebastian Bach. Anda bisa mendapatkan itu ke musik atau juga Anda bisa mencarinya di teman-teman Anda atau di internet. Ini saya dapatkan apa apa di internet. Nah, yang selanjutnya adalah metode jangkar. Apa itu metode jangkar? Jangkar yang dimasukkan di sini adalah sebuah rangsangan Untuk memicu munculnya suatu kondisi emosi Dengan cepat Di dalam diri kita Jangkar ini bisa berupa uh, Jangkar visual Jangkar audio Ataupun jangkar kinesis Dengan perasaan atau dengan gerakan Metode jangkar ini Pertama kali ditemukan oleh Ivan Pavlov Seorang ahli psikologi Rusia Dalam percobaannya ia Meneliti anjing yang sedang Yang dia buat kelaparan yang kemudian dia meletakkan makanan di depannya, namun anjing ini dirantai sehingga dia tidak bisa menggapai makanan tersebut. Sehingga pada saat yang melihat makanan tersebut, anjing ini mengeluarkan air liur. Pada saat yang sama, si pahlavu ini mencet bel rumahnya berkali-kali, Nah, yang melakukannya berulang kali, berulang kali. Akhirnya suara bel rumah tadi terhubung antara bel rumah dengan makanan yang membuat anjing ini lapar. Nah, satu ketika Pavlo membunyikan lagi bel rumahnya, padahal makanan itu sudah tidak ada di sana. berasa si Pavlo membunyikan lagi, tatatatat, ta. masih nggak tadi bahwa terkaitnya suara dengan perasaan lapar. Anjing tadi ini mengeluarkan air liur. Padahal makanannya sudah tidak ada di situ. Kenapa bisa begitu? Ya inilah suara atau jangkar audio yang berkaitan dengan perasaan anjing tersebut. Bukan berarti kami menyamakan Anda dengan anjing. Namun ini adalah bisa terjadi juga pada pada manusia. Nah, Sebenarnya kita sering mengalami jangkar atau penjangkaran ini Jangkarannya ada tiga macam jenis, yaitu Jangkar visual Jangkar Audio dan estetik Yang telah kami katakan Misalkan jangkar visual Pada saat kita melihat wajah Seorang guru yang atau dosen yang Galak, yang killer Hal yang melihat wajahnya, perasaan kita sudah gugup Dan ketika bertemu dia, oh Gila, dosen lagi atau ini guru lagi Pada saat itu pada tertentu suatu itu tuh marah-marah dengan dengan kita. Karena pada saat kita melihat wajahnya, kita sudah merasakan ketakutan. Atau mungkin kita pernah dimarahi. Saya tidak sengaja kita merekam eh uh, penglihatan kita dan mengkaitkan dengan perasaan kita yang ketakutan ketika dimarahi. Itu adalah contoh jangkar visual. Yang kedua adalah jangkar auditorial. Misalkan pada saat kita mendengar lagu tertentu membuat kita merasa bahagia karena mengenang seseorang atau kita punya kenangan -kenang tertentu dengan lagu tersebut ataupun pada saat kita mendengar sirene sirene wii wii wii seperti tersebut lah seperti suara itu ketika orang semua orang panik kenapa karena sirene ini terkait dengan perasaan panik yang kita lihat di tv tv mungkin atau yang kita yakini bahwa oh ini adalah kebakaran atau apa gitu bom nah yang ketiga adalah jangkar kinestetik Kinesetik ini selalu digunakan untuk oleh olahragaan Misalnya Michael Jordan selalu menjelukkan lidahnya Pada itu dengan menjelukkan lidahnya Michael Jordan uh, Menciptakan semangat dalam dirinya Tiger Woods, juga, Tiger Woods juga seorang pek golf handal Mengepalkan tangannya ketika dia Masukkan golfnya, bola golfnya Yachtin, yes, wow Beberapa pemain bola juga melakukannya Mungkin mencium Ehm uh, jinj kawinnya pada saat jinj pernikahannya pada saat mencetak gol sehingga dia dengan mencium jinj kawinya lagi dia bisa merasakan semangat perasaan gimana dia kebahagiaannya atau gimana semangatnya pada saat dia mencetak gol Pada saat kita berada dalam kondisi emosi tertentu kemudian sebuah jangkar ditetapkan secara berulang maka akan terjadi hubungan antara sel neurologis antara kondisi emosi dengan jangkar tersebut inilah cara jangkar bekerja Jangkar ini juga bisa terjadi pada jangkar negatif. Seperti guru contoh guru tadi dan Sirena tadi. Itu kita bisa buat itu kita sebut dengan jangkar negatif. Nah, yang kita ingin ciptakan di sini adalah membuat jangkar positif. Jadi, ketika kita menjangkar atau mendengar sesuatu, bergerak satu gerakan atau melihat sesuatu, kita bisa bersemangat. Cuma cara membuat jangkar ini? Berikut adalah caranya. Membuat jangkar positif yang kuat. Kita dapat mengetahukan jangkar positif untuk masuk ke dalam kondisi kita. emosi seperti yang kita inginkan. Seperti percaya diri, nilai, motivasi, luar rasa cinta, dan dan sebagainya. Dikkat adalah langkah-langkahnya. Masuk ke dalam kondisi emosi yang kuat, bedan berasosiasi penuh. Berasosiasi artinya kita membayangkan bahwa diri kita ada di dalam sana. Kita bisa merasakan bahwa saat ini kita merasakan bahwa kita adalah bersemangat. Langkah pertama yaitu masuk dalam kondisi ini, kondisi emosi yang bersemangat yaitu misalkan kita akan buat jangkar bersemangat. Ingatlah pada saat Anda pertama kali atau kapan pun Anda berasa, merasa percaya diri, misalnya saat Anda menerima suatu penghargaan atau suatu uh, saat Anda meraih juara, tirulah kembali postur Anda, berdiri seperti saat itu, gimana postur Anda berdiri, bernafaslah seperti saat itu. Kuotlah eksperisi wajah anda sama Seperti saat itu Bukalah eh, Katakanlah Sesuatu yang sama Seperti saat anda katakan Misalkan terima kasih Teman-teman Atau saudara-saudara dukungannya -saudara, Nah Dengarkan kembali Di telinga anda perjelas Dengarkan kembali Dengan apa yang anda dengarkan pada saat itu Misalkan tutupkan tangan Dari teman-teman anda Ucapan selamat Dari orang-orang dekat anda Bayangkan apa yang Anda lihat pada saat itu Pada saat anda Menjadi seorang juara hmm, Misalkan penghargaan Di... Pakaikan kalung Pertama, anda bagaimana Kemudian Bagaimana orang-orang menyalami anda askan kembali apa yang anda rasakan Nah terus gimana caranya kalau Saya Tidak punya pengalaman seperti ini Sama Anda bisa ke Youtube Dan mencari Video-video yang keberhasilan sana, Video-video-nya gol. Mencetak goal WPK Atau siapapun yang anda idolakan Aina tiru gerakannya, tiru kondisinya Wah, musiknya Musik sangat membantuan dalam menciptakan semangat Membuat jangkar ini Nah, dengan demikian kita <mukasa> bahwa kita Seolah-olah kita merasa di dalamnya Jika kita melihat David Beckham Sudah menciptak godon semangat sekali Yang kita lakukan adalah berastasi penuh Yaitu Jangan melihat David Beckham disana, tapi yang kita lihat adalah Kita menggunakan mata David Beckham pada saat Ada di gelanggang sepak bola Dengan melihat Kondisi Uh, bayangkan anda yang di sana anda melihat tangan segala macam dari orang-orang teman-teman -orang, anda merangkul anda meluk anda segala macam bayangkan dengan sangat-sangat real gitu. kemudian pada saat kondisi ini uh, ciptakan jangkar jangkar yang unik misalkan pada saat anda merasa bersemangat seperti ini sangat termotivasi Anda bisa menggunakan uh, Menempuk rata Anda Seperti Atau menempuk tangan Menyedikkan jari Anda tak, tak, tak. Atau mengegam tangan Anda yuk, kata, yes. Seperti yang dikatakan oleh Seperti yang dilakukan oleh Tiger Wood Nah Ulangi lagi Ulangi lagi, dan ulangi lagi. Masuk ke kondisi seperti tadi Bersemangatlah Dengarkan musik yang membuat Anda bersemangat Kemudian buat lagi jangkar yang Atau gerakan atau tindakan yang menjangkar dan menjadi Menjangkar perasaan anda tadi Dan ketiga, yes Atau jadikan jadi pak Jadikan jari menempuh tangan Menempuh dada Dan ketekan yes Apapun itu Nah Setelah itu Keluarlah dari kondisi umus tersebut Kita sekarang Masuk ke Tahap pengujian Nah pastikan anda mengulangnya sehingga Puluhan kali Minimal 10 kali Langkah terakhir adalah menguji apakah jangkar itu bekerja atau tidak Yaitu dengan cara Anda harus masuk ke dalam kondisi netral Atau biasa-biasa aja Tinggalkan dulu kondisi bersemangat tadi Anda ke kondisi netral biasa saja aja Mungkin Anda juga bisa ke kondisi malas Nah, jangkar apa yang Anda buat tadi? Misalkan Anda tadi membuat jangkar Dengan cara menumpukan tangan atau menjidikan jari Ulangi Saat Anda malas jadikan jari Anda apabila Anda membuat, membuat jangkar yang menjadikan jari jika Anda emote yang lain terus Anda lakukan oke saya beri contoh misalkan jari Anda di sana menjadikan jari apakah perasaan tadi muncul kembali nah jika perasaan tadi belum muncul ulangi lagi ulangi lagi kemudian uji lagi seperti tadi masuk lagi ke dalam kondisi bersemangat buat jangkar pada saat mana merasa semangat kemudian keluar dari posisi tersebut keluar dari perasaan anda yang bersemangat tadi ke perasaan loyo ulangi jangkar anda seperti menjadikan jari tadi dan tek ulangi dan apakah anda merasakannya? nah apabila anda belum merasakannya ulangi lagi sampai berhasil berikut adalah 3 kuncinya bagaimana agar jangkar ini berhasil yang kunci pertama adalah intensitas jangkar hanya dapat ditanamkan atau pada, pada saat anda berasa di emosi puncak Jadi, Anda harus benar-benar masuk ke dalam emosi yang ingin Anda jangkarkan. Apakah Anda bersemangat? Pastikan Anda bersemangat. Jangan sampai Anda enggak bersemangat. Kemudian, membayangkan dan merasakan dengan sangat detail. Mendetail apa yang Anda dengar, rasakan, apa yang Anda lihat di sana. Rasakan dengan detail. itu nyata, sehingga Anda dapat masuk ke dalam kondisi tersebut. Nah, yang kunci yang kedua adalah waktu. Jangkar harus ditetapkan pada waktu sangat berdekatan dengan pencek emosi. Sehingga pada saat Anda mengujinya, Anda bisa merasakan kondisi emosi Anda mulai naik menuju perasaan yang bersemangat. Dengan perasaan Anda sudah loyo baru menjangkar. Misalkan kalau sudah loyo Anda baru uh, ee jari, Terlambat, terlalu telat gitu ya. Yang berikutnya yang tigalah keunikan. Jangkar Anda harus unik. Enggak bisa, lah. misalnya jangkar Anda garuk-garuk uh, garuk-garuk uh, garu -garu kepala kayak gitu cara anda mengulanginya, cara anda menggaruk pala itu berbeda-beda. Jadi jangkar ini harus unik agar otak itu bisa mengingatnya. Otak itu bisa mengaitkan neuron-neuron kita, seperti yang dijelaskan tadi. Neuron kita mengingat emosi atau mengaitkan emosi dengan jangkar tadi. Nah jangkar ini dapat berupa visual, audio atau kinestetik. Yang kedua, eh, yang maksud kami yang yang terakhir adalah replikasi dan nah, jangkar harus diulangi minimal 10 kali. Dengan sama persis, usahakan dengan semaksimal mungkin Anda mengulangi jangkaran sama persis. Jangan Anda tadi menggunakan dengan ujung jari, jari-jari. Usahakan semua jari jitirnya jangan berbeda. Atau uh, dengan mengangkat kata menepuk dada atau yes Gunakan yang tindakan yang sama misalkan Anda menepuk dada Anda di bagian kiri atau menggunakan tangan kiri kamu nggak nungguin gerakan kanan ini sudah pasti otak karena bingung nih gerakan yang bagaimana perasaannya yang gimana nggak ketemu gitu nah karena apabila anda mengganti gerakan anda atau gerakan anda tidak sama maka otak tidak akan mengenali perasaannya jadi pastikan gerakan anda sama dan diulangi berkali-kali oke sekian untuk hari kelima ini hari kita mereview apa yang telah kita pelajari dari awal yang menggunakan main, main Semangat belajar. Baiklah. Yang pertama kita masuk ke gerakan. Di ada sini warna hijau. Gerakan tadi loyo dan bersemangat. Dan gerakan loyo, kita pundak kita tertutup, mata ke bawah, tangan ke bawah, bibir tertarik bawah dan lain sebagainya. Dengan semangat, kita tangan ke atas, mata ke atas, gigi tersenyum, pundak terbuka, dan dada ke busung. Kita, kemudian tadi tadi kita belajar dengan Merubah fokus ini fokus yaitu pada emosi yang kita inginkan jadi kita merubahnya dengan emosi yang kita inginkan. Setelah kita belajar setelah kita belajar fokus, kemudian kita belajar merubah pertanyaan. Nah, pernah pertanyaan anda? Selain itu kita juga belajar uh, lingkungan, gimana anda mengatur lingkungan anda, cahayanya, musiknya. Jauhkan benda-benda pengganggu, pemacu semangat Anda, piala. Dan yang terakhir tadi adalah, yang baru saja kita pelajari yaitu jangkar, metri jangkar. Nah, sehariannya adalah dengan masuk kondisi semangat, citaikan jangkar yang unik, keluar dari kondisi semangat, kemudian tes jangkar Anda, ulangi sempurna. Oke, sekian hari ini. Salam sukses!